Selanjutnya adalah Al-Badalu Kita akan membahas tentang Badal di sini huwal muradu wahdahu bil hukmi badal itu adalah sebuah kata yang diinginkan terhadap sebuah hukum jadi yang diinginkan untuk terkena hukum itu adalah badal bukan mubdal minhu maksudnya karena nanti kalau ada badal pasangannya itu adalah mubdal minhu Nah, badal itu kata beliau adalah kata yang diinginkan wahdahu sendirinya untuk terkena sebuah hukum. Wa ya'ti qablahu minhu dan datang sebelum badal itu ada yang namanya mubdal minhu. Jadi mubdal minhu dulu baru badalnya. Tapi yang diinginkan untuk sebuah hukum, itu bukan mubdal minhunya. Meskipun mubdal minhu datang terlebih a, lebih dahulu, lebih pertama, baru badalnya. Tapi yang diinginkan untuk mendapatkan sebuah hukum, misalkan sebuah fiil, sebuah perbuatan, itu bukan mubdal minhunya, tapi badalnya. Padahal badal itu datang kedua, setelah mubdal minhu. Wahwa gairu muradin dan mubdal minhu ini bukanlah yang diinginkan dari sebuah hukum. Ya, bukan yang diinginkan dari sebuah hukum atau terkena hukum. Bukan mubdal minhu yang diinginkan, tapi yang diinginkan itu adalah badalnya. Ya, ini definisi badal yang disebutkan oleh beliau di sini. Adalah sebuah kata yang diinginkan untuk mendapatkan hukum. Dan datang sebelumnya itu mubdal minhu. Jadi sebelum badal itu ada mubdal minhu yang sudah mendahului dirinya. Wahuwa gairu muradin. Sedangkan mubadal minhu itu bukan yang dimaksud untuk mendapatkan hukum. Jadi yang mendapatkan hukum itu bukan mubadal minhunya, tapi badalnya. Sekarang mungkin akan muncul pertanyaan ya. Kenapa badal itu disebutkan setelah mubdal minhu? Padahal adanya mubdal minhu itu sebenarnya sudah bisa menyempurnakan sebuah makna. gitu. Atau sudah adanya mubdal minhu itu sebenarnya sudah bisa membuat kita memahami sebuah makna. Seperti contoh di kitab kita ya. Haddoro al-imamu aliyun. Kalau seandainya dikatakan hadhoro al-imamu, itu kan sebenarnya sudah bisa dipahami. Imam itu sudah hadir. Tetapi kenapa sebuah kata perlu mendatangkan badal setelah mubdal minhu? Apa faedahnya gitu? Ya, Apa faedahnya badal itu didatangkan setelah mubdal minhu? Faedah yang pertama, kalau kalian ingin tahu, tujuannya datangnya mubdal minhu. Tujuan datangnya badal itu adalah sebagai taudihan lil mubdal minhu. Sebagai penjelas untuk mubdal minhu. Wa tafsiran lahu dan sebagai tafsir dari mubdal minhu. Jadi itu tujuan pertama. Jadi kenapa aliun didatangkan di sini? Untuk memberikan makna yang jelas bagi mubdal minhunya. Kalau kita katakan haddara al-imamu, imam telah hadir, ini bersifat ada kemungkinan banyak orang di dalamnya. Yang penting dia bisa jadi imam, ya dia sudah hadir. Bisa Ali, bisa Zaid, bisa yang selainnya. Faham? Tapi kalau kita datangkan aliyun, maka aliyun ini sebagai penjelas untuk al-imam. Itu faedah kenapa mudal min eh badal itu disebutkan setelah mudal minhu tujuan badal disebutkan yang pertama sebagai tawdih sebagai penjelas untuk mudal minhu lahu dan sebagai tafsir dari mubdal minhu itu itu fungsinya badal disebutkan setelah mubdal minhu padahal sebenarnya kalau kita berhenti imamu orang sudah paham sebenarnya kalimat ini imam sudah hadir tapi kenapa harus didatangkan aliyun lagi tujuannya agar makna yang ada dalam imam ini kan masih bersifat umum Artinya bisa orang siapapun yang memang imam bisa masuk dalam, dalam nama tersebut. Tapi kalau kita datangkan aliun maka imam ini menjadi jelas orangnya itu adalah Ali. Artinya yang Zaid, yang Hasan, yang lainnya yang juga imam itu tidak hadir. Wat tafsiron atau sebagai tafsir untuk mubedal minhu. Fungsi yang kedua didatangkan badal setelah mubdal minhu agar badal dapat menyempurnakan maksud dari mubdal minhu ya agar badal itu bisa menyempurnakan maksud yang diinginkan dari mubdal minhu jadi siapa maksudnya imam ini aliyun adalah alih, berarti jelas ya, sempurnalah makna dari mubdal minhu itu ya sebagai penyempurna maksud dari mubdal minhum itu sendiri Sekarang, kita lihat pembagiannya. Anwa'ul <saya> badal. Ada mutawabikun. Ada badalu ba'din min kullin. Ada badul, badal ba'du min kull. Yang ketiga, ada badal istimal. Ini menurut Musonif sini ada tiga. Dan memang kebanyakannya tiga. Tapi kalau dalam kitab-kitab yang lain ada beberapa bentuk badal yang lebih daripada ini. Tapi yang paling sering dan paling banyak penggunaannya ya tiga badal ini. Badal mutawbik, badal ba'du minkul, sama badal istimal. Al-badalu al-mutawbiku atau nama lainnya adalah badalu kullin minkullin. Badal kul minkul. Ya, sebagian para ulama menamakan dia badal ba'du eh, kul min kul, badalul Sebagian menamakan juga dengan nama badal mutabiq. Ya, kalau Musonif di kitab mulakhosnya ini dia menamakan dengan mutabiq, kalau dalam kitab mausu'ahnya dia menamakannya dengan badal kul min kul. Sama seperti dalam kitabnya Annahu al-Kafi ada juga di atasnya ini. Di atasnya mulakhos kita ini. Ada juga punya kitabnya itu. Dari Muswanif ini. Ada kitab. An-Nahu al-Kafidya. Satu jilid tebal. Juga menamakan dengan badal. Kul min kul. Definisinya. Ayakuna albadalu mutabikan mus wah musawiyan lil mubdalinhu. Fil makna tamamal musawati. Badal mutabik ataupun badal kul min kul itu adalah badal yang mencocoki dan menyerupai mubdal mubdalinhunya fil makna di dalam maknanya. Jadi antara badal dengan mubdal minhu secara makna sama secara utuh. Ya. Mencocoki dan menyerupai mubdal minhunya. Tamamal musawah secara kesamaan yang sempurna. Artinya mubdal minhu itu ya badalnya, badal itu ya mubdal minhunya. Jadi kalau dikatakan hadzaral imam mu'aliyun ali itu adalah makna yang sempurna untuk imam yaitu ali itu adalah imam imam itu adalah ali. Ya, ini namanya badal mutabiq. Adalah badal yang mencocoki atau menyerupai terhadap mubdal minhunya di dalam sisi makna. Dari maknanya itu sama. Kamal Musawa secara kesempurnaan yang sempurna. Maksudnya apa? Tidak ada celah yang tersisa antara badal dengan mubdal minhu. Mubdal minhunya ya badal itu, badal itu ya mubdal minhu itu sendiri. Jadi siapa imam di sini? Imam di sini adalah Ali. Ali ini siapa? Ali itu adalah seorang imam. Tidak bersisa. Kalau nanti tersisa, ada yang tersisa, nanti itu namanya badal ba'du minkul. Karena sebagiannya keluar, sebagiannya tersisa. Tapi kalau habis secara sempurna, maka ini namanya badal kul minkul. Atau kita sebut dengan badal mutawabi. atau ukurannya seperti ini kalau kita mau memahaminya lagi bobitnya seperti ini hendaknya kata yang kedua ya kata yang kedua yaitu badalnya mencocoki atau menyerupai kata yang pertama kata yang pertama Dengan kecocokan yang sempurna Atau keserupaan yang sempurna Al-doro, al-imamu, al-iyum. Ini kalau kita buat bahasa yang, yaitu dobitnya seperti ini. Kata yang kedua, yaitu badalnya. Badal kan yang kedua. Kalau yang pertama itu namanya mudal minhu. Kata yang kedua itu mencocoki atau menyerupai. Kata yang pertama dari sisi makna. Tama mal Dengan... ...kecocokan yang sempurna. Jadi dari sisi makna... ...imam itu adalah Ali. Ali itu adalah imam. Kalau kata ini mencocoki mubdal minhu... ...secara sempurna tidak ada yang dia sisa... Berarti kata yang kedua ini Kita sebut badal ini Namanya badal kul min kul Menggantikan secara keseluruhan Kalau kita lihat di buku kita ya Hal doro at tobibu Zuhairun, Tobib dokter atau dokter itu Telah hadir Siapa dokter itu? Zuhairun. Zuhairun badalun minat tabib, badalun mutabikun. Zuhair adalah badal dari tabib, dan dia itu adalah badal mutabik atau badal kul min kul. Nah, Zuhairun ini mencocoki. At-tobibu atau menyerupai at-tobibu dalam sisi makna secara sempurna. Tobib itu adalah zuhair, zuhair itu adalah tobib. Sempurna, tidak ada yang dia sisa. Maka ini adalah badal kul min kul atau kita sebut dengan badal mutobib. di perkataan Allah Azza wa Jalla. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ah. Ha. Fas maka sirat yang kedua ini adalah badal mutabiq untuk sirat yang pertama. Jadi ihdinas sirata. Paham? Ini adalah mubdal minhunya. sirata yang kedua, ini adalah badal qul min qulnya. Jadi berikanlah kami petunjuk atau iltizamkan kami wahai Allah di atas jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Jalan jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Itulah jalan yang lurus. Berarti Siroto yang kedua ini menggantikan secara keseluruhan siroto yang pertama. Diganti secara keseluruhan. Mencocoki dari sisi makna secara kecocokan yang sempurna. Jadi jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu adalah jalan yang engkau berikan nikmat atas orang-orang. Ya, atas mereka, wahai Allah. Itulah tafsirnya. Dan dengan ini, dengan adanya siratul lazina an amta alaihim ini, maka menjadi sempurnalah penjelasan dari siratul mustaqimah. Jadi ketika disebutkan siratul mustaqimah di sini, menjadi jelas apa siratul mustaqim di sini adalah siratul lazina an amta alaihim. Inilah tafsir atau penjelasan dari Mugdal Minuh Sirat Al-Mustadir di faham ini ada pertengahan Di sini anda tambahkan fawaitnya Tentang koeda Badal kul min kul poli isim yang dimarifatkan dengan alif lam ya isim yang dimarifatkan dengan alif lam ingat ya makrifatnya memakai alif lam apabila terletak setelah isim isyarah jadi isim isyarah dulu setelah itu ada isim maarifat yang memakai alif lam maka ini dii'rab sebagai badal dan ba termasuk bagian dari badal kul min kul itu sudah ma'ruf sering kita dapati di praktek ini ya. tapi kalau ada yang tanya, ini badal apa ini? isi ma'rifat yang terletak setelah isi misyarah jawabannya adalah badal kul min kul ingat ma'rifat setelah isi misyarah Pertama harus diingat, ini bukan koeda baku. Bukan setiap kalian jumpa ada isim isyaroh, setelahnya isim ma'rifat dengan alif lam pasti jadi badal. Enggak musti. Tapi kebanyakannya iya. Tapi enggak pasti ya, enggak pasti. Bisa jadi, di Erop lain bisa jadi. Ingat, ini bukan koeda baku. Bukan koeda yang pokoknya dapat isim isyaroh setelahnya ma'rifat alif lam pasti jadi badal. Enggak. Cuman kebanyakannya seperti itu. Tapi kalau dibilang pasti. yang enggak pasti anak-anak bilang. Karena kalau kita praktek pun ada ternyata nanti setelahnya Ma'rifat dengan Alif Lam. Ternyata enggak dianggap sebagai badal. Tapi kalau dia jadi badal. Ini masuk dalam kategori badal kul min kul. Bukan badal uh, istimal. Bukan badal ba'du min kul. Tapi badal kul min kul. Jadi kalau ada yang nanya. Seperti contohnya ya. Ditulis contohnya. Najah hazat alibu, najah hazat at alibu, at alibu nanti di sini sebagai badal. Berarti dia tawabi ya, mengambil hukum mu badal minhunya. Karena hazat nanti fih mahalirobin sebagai fa'il maka at alibu sebagai badal juga dalam keadaan rofa. Kalau ada yang bertanya at alibu sebagai badal apa? Jawabannya adalah badal kul min kul. Bukan badal istimal, bukan badal ba'du mingkul. Bukan badal istimal, bukan badal ba'du mingkul. Berikutnya Badalu ba'din min kullin Badal ba'du min kull Definisinya kata beliau disini Ayyaku na'al badalu juz'an hakikiyan Minal mubdali minhu Definisinya Badal ba'du minkul itu adalah badal yang merupakan bagian secara hakiki dari mubdal minhunya. Ya, dia itu adalah bagian dari mubdal minhu, bukan keseluruhan dari mubdal minhu. Kalau keseluruhan itu namanya badal kul minkul. Tapi kalau hanya bagian dari Mubdal Minhu, itu namanya Badal Ba'du Mingkul. Tambah itu ya, Jus'an itu, nanti ada tambahannya. Baik lebih banyak dari Mubdal Minhunya, jadi Badalnya itu bagian yang keluar lebih banyak daripada Mubdal Minhu. Jadi Mubdal Minhunya tersisa sedikit. seperti kalau kita buat contoh nanti kalau buku itu telah dicetak tiga juz sedangkan buku itu ada lima juz yang dicetak tiga juz nah tiga juz ini atau tiga jilid ini ini lebih banyak daripada modal minhunya karena modal minhunya tersisa dua paham jadi itu boleh Baik, badal lebih banyak daripada mubdal minhunya, itu boleh. Atau badal juznya ini, badalnya ini lebih sedikit daripada mubdal minhu. Jadi mubdal minhunya masih banyak, badalnya lebih sedikit. Yang penting dia bagian dari mubdal minhu. Tapi hanya sedikit saja gitu. Tetap dinamakan badal ba'du minkul Atau yang ketiga Badalnya itu Sama dengan Mubdal minhunya Jadi kalau 6 6 Badalnya 3, mubdal minhunya 3 Atau kalau 6, badalnya 2, mubdal minhunya 4 Sama juga Atau kalau banyak, nanti Badalnya 4, mubdal minhunya 2 Terserah, mau badalnya lebih sedikit Lebih banyak Atau sama dengan mubdal minhunya yang tersisanya Maka tetap dinamakan badal ba'du minkul Seperti akal tu Arrogiva nisfahu, nisfahu separuhnya ya, berarti. Badalnya separuh Mubdal minhunya separuh Nisfahu badalun minarrogifi Badalu ba'din min kullin Ya Atau seperti Al-ilmu salah satu anwain Ilmu itu ada tiga jenis Muktasabun Fitriyun laduniyun. Ya. Ada ilmu yang muktasab Ilmu yang harus diusahakan Baru dapat ilmunya atau fituriyun. Atau secara fitrahnya memang dia memiliki ilmu. Atau laduniyun. Atau yang disebut dengan ilmu laduni. Jadi. Di sini salah satu anwain. Itu ada muktasabun. Fituriyun laduniyun. Ini adalah badal. Ba'du minkul. Karena dia keluar. Muktasabun satu. Satu. Masih tersisa dua. Keluar lagi fituriyun. Masih tersisa satu. Laduniyun. Baru habis. Nah, ini namanya Badal Ba'du Mingkul. Wahazal badalu yastamilu ala rabitin yarbituhu bilmu minhu. Ini syaratnya ya. Syaratnya Badal ini, Badal Ba'du Mingkul ini harus mengandung sebuah robit yang meng, sebuah pengikat yang mengikat badal tersebut dengan mubdal minhu-nya. Jadi antara badal dengan mubdal minhu itu harus ada ikatan yang mengikat. Sehingga dengan keduanya nanti terikatlah hukum antara badal dan mubdal minhu. Dan biasanya pengikatnya itu adalah domir Ya syaratnya itu kalau badal kul min kul ya ebadu min kul biasanya mubdal minhu nya badalnya itu harus memiliki robit yang kembali ke mubdal minhu dan yang biasa menjadi robitnya itu adalah domir. Makanya seperti dalam kitab, dalam contoh akal tu ar-rogifah niswau di situ ada domir yang kembali kepada mubdal minhunya. Nah sini dicontohkan ya. Fahuwa yaudu alal mubdal minhu dan domir ini robitnya ini kembali kepada mubdal minhu ar-rogif. Waktu yahzafu hazad domiru jika kana al badalu fil misali al aakhir, kama fil misali al aakhir, atau kama fil misali al aakhir, itu yang terakhir maksudnya. Dan terkadang domir itu dibuang apabila badalnya seperti pada contoh yang terakhir, yaitu al ilmu salah satu anuain. Di situ mukta sabun, itu tidak ada domirnya, itu dibuang. Tapi kebanyakannya Badal Bak Domingkul itu memakai domir yang mengikat antara keduanya. Kalau anak buat ringkasannya, ini ringkasan anak, Allah aklam. Karena dari contoh-contoh beberapa buku Nahu yang anak lihat, contohnya selalu yang berbentuk bilangan. Makanya kan di buku kita tadi katakan kan asalnya, Badal-Kul-Minkul eh, itu harus memakai robit yang kembali kepada Mubadal-Minhu. Dan biasa robitnya itu adalah domir. Dan memang yang paling sering ini. Cuman Uus um mengatakan. Terkadang domir ini dibuang. Hazat domiri. Domiri nanti sebagai badal kul min -kul kulnya. -kul ya. Iza kana al badalu. Apabila badalnya itu. Bentuknya. Seperti contoh yang terakhir. Yaitu salah satu anwain. Nah, biasanya gini. Kalau anak buat ringkasannya. Biasanya robit pada badal bakdu min Itu dibuang. Kalau mubdal minhunya berbentuk bilangan. Itu Ana tidak pastikan ya. Itu yang Ana perhatikan. Kalau contohnya seperti ini. Salah satu anwain. Arba'atu anwain. Khom satu anwain. Seperti al-ismu salah satu anwain. Atau al-kalamu salah satu anwain. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ini namanya badal ba'du minkun. Lalu mana domirnya? Dibuang. Kenapa bisa dibuang? Kalau ringkasan mudahnya dipahami, karena mubdal minhunya berbentuk bilangan. Tapi kalau mubdal minhunya tidak berbentuk bilangan, domir tidak boleh dibuang, wajib ada. Karena memang contoh-contoh yang didatangkan untuk contoh domir yang dibuang, itu selalu yang berbentuk mubdal minhunya yang berbentuk bilangan. Gitu. apa maksudnya makanya dikatakan sama beliau di buku kita dan terkadang domir itu dibuang kalau badalnya berbentuk seperti contoh yang terakhir tadi yaitu apa salah satu anwain arba'atu anwain ham satu anwain Tuh. maka di situ nanti badal eh, badalnya tidak boleh tidak ada domirnya tidak ada robitnya kenapa karena sudah dibuang loh kapan dibuang kalau kita kasih bahasa ringkasnya kalau Mubdal Minhu berbentuk bilangan. Dan kalau antum kalian lihat dalam buku-buku Nahu, selalu yang dicontohkan yang berbentuk bilangan. Tapi kalau Mubdal Minhu tidak berbentuk bilangan, domir wajib ada. Karena memang, salah satu yang membedakan antara Badal istima, eh badal Ba'du Min Kul dengan Badal Kul Min kul adalah kalau Badal Kul Min kul tidak memakai domir, kalau Badal Ba'du Min memakai domir. Itu salah satu pembedanya. Paham ini. Kecuali mubdal minhunya berbentuk bilangan. Pada badal ba'dom ningkul. Maka badalnya itu tidak memakai domir. Itu Allah alam. Itu yang anda tahu. InsyaAllah. Besok kita lanjutkan lagi. Dan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti bisa ditanyakan. Saib subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Hadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa tuwilai.